Sampailah di pertanyaan terakhir. Pada abad ke berapakah Candi Borobudur didirikan? Kelihatannya Apa kabarnya? ya jawabannya? Apakah A. Abad ke-9. B. Abad ke-6. C. Abad ke-8. Dan D. Abad ke-7. Astagfirullah. Memangnya kalian nggak dengar suara azan? Sana cepat wudhu, terus sholat, taklimah. Han di TV belum azan. Eh, kalau azan itu patokannya bukan dari TV, ra. Kalau matahari sudah terbenam. Itu tanda udah masuk Dan waktu maghrib Jawabannya oh, adalah gitu. Yuk ra, buruan dibuka kayak antik bisa baru habis. Tancap-tancap. Anda masuk ke babak bonus. Wah, enggak usah. Babak bonus. Wah, babak bonus. Ah, Wah. Ah. Ayo cepat. Dia mau. Udah jam segini masih asik nonton. PR udah dikerjain belum? Hafalan suruhnya jangan lupa ya. Iya, ma, Sebentar aja. Kan lagi libur. Yee, Lidah. Tara, sepatu sekolahnya jangan lupa disiapin ya, sayang. Iya, Uma. Sebentar aja. <laughs> Cucu banget ya. Lupa-lupa, Naga. Lupa. Hahaha. Mee hee hee. Ik ga PR. Aduh, Rara basta. Umar uh, maafin kita ya. Maafin Rara juga ya. Mentang-mentang libur, kitanya jadi lalai. Kemarin Umar kan udah ingetin, tapi kalian jawabnya entar-entar terus. Dalam hadis Bukhari dikatakan ada dua nikmat yang bisa membuat manusia tertipu. Kalian inget nggak hadisnya? Apa coba dua nikmat itu? Nikmat sehat dan waktu senggang. Nah itu udah tahu Jadi kalian harus jalankan ya. Berarti kita kena tipu sama waktu dong Umah. Astaghfirullahaladzim. Kita ditipu setan Kak. Tolong bantuin Rara dong keringin sepatu. Bantuin Nusa bikin PR juga ya Umah. Hmm aduh, oh, tiba-tiba umah ngantuk, umah mau tidur dulu ya, sebentar aja, mama, oh, ma. ma jangan, jangan gitu. gitu dong, ngantar <tuk> aja ini, Kansa, kan Rara duluan, <tuk> ya nih sepatunya basah nih, iya, Pak Arno dulu bantuin ini. <tuk> Ma, yang ini, yang ini, sama yang ini Aku gak ngerti tuh yang nomor tiga Ayo, ma, Ayo, ma. Iya, satu-satu dong Gunakan kode voucher ini Untuk mendapatkan cashback dan kebaikan Di aplikasi Bukalapak